Assalamualaikum Sio Berita pagi sedisi hari ini Selasa 6 Maret 2018 Dibacakan oleh Rian dan rekan saya Ardian Syah. PLN digitalisasi 33.000 meteran Area Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang Pembangunan PLT Ateno mulai disurvei Irwandi lanjutkan subsidi operasi Transkutaraja Tambah 2 rute menjadi 5 rute Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Duta pagi Serambi FM juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Bloks Mawai, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Zarlun PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero Area Banda Aceh melakukan digitalisasi meteran atau mengganti 33.000 lebih KWH meter konvensional atau analog dengan listrik prabayar atau LPB yang bersistem digital. Program migrasi KWH meter ini dilakukan sepanjang 2018 terhadap 33.000 pelanggan yang tersebar di Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Hal itu diungkapkan manajer PLN Area Banda Aceh Wahyu Ahadi Rozi kemarin bahwa pelanggan yang dimigrasi ke LPB sesuai surat keputusan GM PLN Aceh diantaranya pegawai PLN dan mitranya, KWH meter yang rusak atau tua dan pelanggan yang menunggak 1 hingga 3 bulan. Khusus untuk pelanggan yang menunggak 1, 2, dan 3 bulan, KWH meternya otomatis akan diganti. Dan tindakan ini bukan sebagai hukuman, tapi upaya PLN dalam melakukan efisiensi. Mengingat saat pelanggan menunggak atau membayar listrik lewat tanggal 20, PLN harus mengeluarkan biaya untuk mengunjungi pelanggan tersebut dan untuk pemutusan sementara maupun pembongkaran. Wahyu Ahodi Roji juga menambahkan bahwa penggantian KWH dengan sistem digital bukan suatu paksaan kepada pelanggan umum. Tapi lanjut Wahyu mengatakan bahwa PKK ingin menawarkan KWH terbaru yang memiliki banyak keunggulan bagi pelanggan. Di antaranya saat tegangan drop tidak akan merusak alat elektronik di rumah pelanggan karena KWH akan otomatis mati. Sedarlun investor, investor dari Hongkong dan Korea Selatan saat ini mulai melakukan survei terkait rencana pembangunan pembangkit tenaga air atau PLTA di hulu sungai Tenom Aceh Jaya. Bupati Aceh Jaya, Dr. Andes T. Irfan T.B. saat berkunjung ke kantor Mabes Rambi Indonesia menyebutkan ada tiga titik lokasi survei tersebut yang dinamakan Tenom 1, Tenom 2 dan Tenom 3. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Dalam kunjungannya itu, ia didampingi oleh Kepala Bapada Aceh Jaya Mawardi dan Kabak Humas dan Protokol Adi Suhadi. Mereka disambut oleh pemimpin perusahaan Serambi Indonesia Muhammad Din, Wakil Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia Nasir Nurdin, serta Serketaris Redaksi Serambi Indonesia Bukhari M. Ali. TR Fan TB menyampaikan bahwa survei itu merupakan tahap awal untuk melihat potensi yang dimiliki oleh Kurung Tenom Dan sebagai dasar acuan jika nanti akan dibangun pembangkit listrik Dan menurut Bupati, lokasi yang disurvei berada di pedalaman Aceh Jaya Dan titik tenom 1 berada di hulu sungai pada perbatasan tenom dengan gempang Sedangkan lokasi tenom 2 dan 3 di kawasan pemukiman Sarah Raya Sudarlun Gubernur Aceh Irwan Diusuk pada tahun anggaran 2018 ini Kembali melanjutkan program pemberian subsidi pembiayaan operasional bus transkutaraja Senilai 7 miliar rupiah untuk 5 lintasan Kelima lintas itu adalah Masjid Raya Baitur Rahman Darussalam, Masjid Raya Baitur Rahman Belang Bintang, Masjid Raya Baitur Rahman Pelabuhan Uleli, Masjid Raya Baitur Rahman Uli Karing Belang Bintang, dan Masjid Raya Baitur Rahman Ketapang Matai Pulang Pergi. Dari banda Aceh, Herianto melaporkan. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Dr. Andes Zulkarnain melalui kabit daratnya Nizar kemarin. Ia mengatakan bahwa alasan semua rute lintasan operasional bus Transkutaraja dipusatkan di Masitraya Baitur Rahman karena kawasan itu merupakan pusat kota sehingga memudahkan warga dan tamu dari luar yang mau melanjutkan ke arah perjalanan lintasan raja lainnya. Adapun anggaran yang dialokasikan gubernur dalam RAPBA 2018 untuk mengoperasikan kelima jalur Transkutaraja tersebut senilai 7 miliar rupiah. Meningkat dari 2,5 miliar dari tahun sebelumnya hanya 4,5 miliar rupiah. Sederlun penyidik Satreskrim Polres Loksemawe kemarin dilaporkan melimpahkan berkas 3 oknum sipir lembaga permasyarakatan kelas 2 Loksmawe ke Kejaksaan Negeri Setempat. Ketiga oknum sipir ini terjerat hukum pidana umum atas dugaan telah mengeluarkan seorang napi. Dari Loksemawe, Saiful Bahri melaporkan. Kapolres Loksemawe AKBP Henry Budiman melalui kasatres krim AKP Budina Suha menjelaskan, setelah pihaknya meletakkan ketiga oknum sipir sebagai tersangka, langsung dimulai dengan pemeriksaan para saksi. Sehingga total saksi yang telah dimintai keterangannya dalam kasus ini mencapai 10 orang. Rincanek, saksi yang menangkap napi di luar LP, sipir LP kelas 2 Loksemawe, napi LP kelas 2 Loksemawe termasuk kalapasnya. Jadi... AKP Budi menyebutkan setelah selesai memeriksa seluruh saksi maka langsung dilanjutkan dengan perampungan berkas Dan hasil koordinasi dengan jaksa maka berkasa sudah bisa dilimpahkan sehingga tinggal menunggu petunjuk dari jaksa Apakah berkasa lengkap atau tidak? Bila dinyatakan lengkap maka akan langsung dilanjutkan dengan pelimpahan ketiga tersangka Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM Darlun penyidik Satreskrim Polres Loksemawe memeriksa Kepala Badan Pertanahan Kota Loksemawe M. Nurdin. Ia dimintai keterangan sebagai saksi terkait ditangkapnya pejabat di kantor tersebut atas dugaan melakukan pungli. Dari Loksemawe, Seiful Bahri melaporkan. Kapolres Loksemawe AKBP Henry Budiman melalui kasat reskrim AKP Budi Nasuha menyebutkan bahwa Kepala BPN Loksemawe dimintai keterangan sekitar 4 jam dari pukul 8 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Jadwal tersebut bergeser dari yang seharusnya Jumat kemarin karena yang bersangkutan sedang raker di Banda Aceh. Kepala BPN Loksmawe dimintai keterangan seputar aturan pengurusan berbagai surat di kantor BPN Loksemawe. Tata cara yang harus ditempuh masyarakat bila ingin melakukan pengurusan surat dan hal-hal lainnya. Jadi, dengan selesai diperiksa kepala BPN Lokus Mame, berarti sudah ada 8 saksi yang telah dimintai keterangan, baik dari korban, pegawai BPN, dan juga saksi yang menangkap. Pihak Polres ke setempat, kini tinggal memeriksa saksi ahli dari kantor wilayah BPN Aceh. Suratnya sudah dilayangkan Jumat kemarin, sehingga kini pihaknya tinggal menunggu konfirmasi saja dari pihak Kanwil. Siapa yang akan ditunjuk sebagai saksi ahli? Bila saksi ahli selesai diperiksa, maka prosesnya hanya tinggal perampungan berkas untuk diserahkan ke Jaksa Sedangkan kondisi jalan lintas barat selatan Aceh Medan yang berada di Fak-Fak Barat rusak berat. Anggota Komisi 5 DPR RI asal Aceh yang membidangi infrastruktur H. Irmawan meminta Kementerian PUPR segera memperbaiki jalan tersebut. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Kerusakan paling parah terdapat di sepanjang 20 km jalanan berkubang dan sulit dilalui kendaraan dan dibutuhkan waktu sampai 2 jam melewati jalur tersebut. Irmawan yang melintasi jalan itu kemarin mengatakan bahwa keadaan badan jalan sangat tidak layak dan membahayakan untuk dilalui. Kendaraan kecil dan berbadan rendah seringkali kandas dan harus didorong perlahan. Ia menambahkan Sherlon, jalur lintasan barat selatan Aceh Sumatera Utara sangat vital bagi kelancaran arus jasa dan barang. Dan dirinya mengaku mendapat laporan harga barang kebutuhan pokok mulai bergerak naik akibat kerusakan jalan tersebut. Darun Inspektorat Banda Aceh beberapa waktu lalu telah mengeluarkan hasil audit terhadap PDAM Tirta Daroi dan diteruskan ke set dako Banda Aceh. Sehingga PDAM Tirta Daroi diperintahkan supaya meminta oknum pegawainya mengembalikan uang yang telah diselewengkan. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Hal itu disampaikan oleh Direktur PDAM Tirta Daroy, Teno Frijal Ayub, Sabtu kemarin. Menurutnya, hasil audit dari inspektorat hanya memperkuat hasil temuan pihaknya bahwa ada oknum pegawai PDAM yang sering menarik uang dari para pelanggan, namun tidak menyetor kekas perusahaan, sehingga menyebabkan badan usaha milik daerah itu merugi. Pria yang akrab di Sapa Ampon Yub ini menjelaskan bahwa manajemen PDAM sudah meminta pegawai terlibat dalam penyelewengan untuk mengembalikan uang perusahaan. Dan menurutnya jumlah yang diselewengkan jumlahnya berbeda-beda Tapi saat ini Sherlon sebagian pelaku sudah mengembalikan Tapi sebagian lainnya belum mengembalikan Namun dia tidak menyebutkan jumlah uang yang sudah dikembalikan Dari Newsroom Serambi Tanyu Permais Sekian berita malam edisi Selasa 6 Maret 2018 Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12 waktu Indonesia Barat Berita malam ini juga, berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com Dan Anda juga bisa follow Twitter kami di atserambiafm Assalamualaikum